PT Sinar Effendi Murni bekerjasama dengan Denkhas Adia Suara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Makrompa Misteri Makrompa Misteri Makrompa Misteri Makrompa Misteri Makrompa Ma Ma Ma Ma Tepat kemari bulan Siap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 Aku lewat ke sini. Batas komider. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikir warungmu, pikir nyawamu. Jauh. Tunggu rasial menjauh. Aku tidak dalam panas. Kau harus di mana ulaga. Tunggu kau lagi dalam aku. Oi. Logistik korang. Bajak rompang. di selingid pula tambaria penuh canda serta di sinika kasus yang penuh liku biru kehidupan dari dua insan manusia oh, bulan dari aku mencintaimu bulan aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri aku berjanji bulan bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita oh. aku berjanji di bukit perinduan ini aku juga mencintai tambata dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivonne Ros, Anna Sambilo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. tinggal tinggal di negeri awal. di mana negeri itu indah? Di Di di negeri negeri Negeri awal. awal. mana itu itu seberang ini. Dengan siapa dia Dia sana? Kata orang. Dia yang kedua. ke-14. Negeri di പറ്റും awal. Negeri Si Andi, pengantin baru kan? Heeh. Mm -mm. Kok udah loyo begitu dia? Ha, ah, Ndi, Ndi. Halo pengantin baru. Apa kabar nih? <laughs> baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini, Ndi? Ha? <laughs> jadi orang kayak Nario dong, biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gayalah terus sampai tua kali. <laughs> Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina, Aladina.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 Akarya Asmadi Syafar Seri yang ke-30 ini didukung Pada pemain Ferry Fadli sebagai Batara Sonny Dargo sebagai Agia Lilinur Indah Sarit sebagai Gandini Elia sebagai Kiwista Herman sebagai Tembong Dan pembawa cerita Neni Sumardi Teknik dan montage Indra Mahendra Dengan sutradara Denny Denhas Denny Denhas Kisah yang lalu diceritakan Akhirnya Rana Dewi mau berbicara ramah pada Batara Bahkan Rana Dewi menceritakan bagaimana dia dan kakaknya Sampai memerintah di negeri dibalik awan itu Namun Rana Dewi tidak pernah menceritakan dari mana asal usul mereka Tidak seperti kakaknya Indang Dewi yang bercerita pada bulan dari Setelah puas bercerita Lalu Rana Dewi memberi jalan pada Batara Ke arah mana seharusnya dia mencari obat penawar sakit nisepi Yang sudah lama ditinggalkannya Kemudian, Peter bertemu dengan seorang tukang peraku yang bernama Agil. Semua itu sesuai petunjuk yang dikatakan oleh perana tinggi, sehingga batara menjadi kagum sekali pada gadis yang cantik yang mirip dengan kekasihnya bulan dari perahu kita ini banyak sekali ikan. Kenapa tidak kau tangkap? Eh, uh, hari-hari kurang bilang begini. Ikan-ikan tidak mau ditangkap. Mereka menjadi liar. Oh, begitu. Lebih baik kau duduk tenang-tenang di atas perahu ini, Batara. Sambil menikmati malam yang indah diterangi bulan. Wah, iya. Ingin juga aku menikmati malam hari di atas perahu seperti ini. Uh, kenapa kau tidak tinggal saja di sana, Batara? Bukankah Den Ayurana Dewi itu cantik orangnya? Hah, kau ini ada-ada saja Agil Ah, kalau kau tinggal di sana, kau akan jadi pangeran Kenapa? Karena Den Ayurana Dewi akan mengambil kau jadi suaminya Hahaha, <laughs> ada-ada saja kau Agil Ah, betul, aku tidak bohong Dari mana kau tahu? Ah, ah, dari Dayang Den Ayurana Dewi Kau pernah bertemu dengan Dayang Den Ayu? Pernah, di dalam mimpi Bagaimana bentuk Dayang itu, dan siapa namanya? Uh, Den Ayurana Dewi banyak mempunyai dayang Tapi dayang kepercayaannya adalah yang bertubuh gemuk Namanya Bin Bin Iya nama dayang yang gendut itu Bin Bin <laughs> Nah dayang itu yang bercerita padaku Bahwa Den Ayurana Dewi jatuh cinta padamu Sehingga dia bersiap-siap untuk mengambilmu jadi suaminya uh, Sudah lagi aku belum memikirkan hal itu Belum memikirkannya atau sudah punya kekasih huh? Siapa yang bilang padamu Dayang yang gendut itu... Dia bercerita padaku di dalam mimpiku. Jadi kau tahu bahwa aku sudah punya kekasih? Tahu. Nama kekasihmu itu... Bulan Dari, kan? Kekasihmu itu cantik sekali. Dan mirip dengan Den Ayurana Dewi. Ha, ya kan? Rupanya kau banyak tahu tentang diriku, Agil. Semuanya aku dapat di dalam mimpiku, Batara. Rupanya Den Ayurana Dewi itu... Sudah tahu siapa aku ini sebenarnya? Ya, tentu saja sudah, Batara. Kalau tidak... Tidak mungkin dia mau mengambilmu jadi suaminya. Iya juga ya. Berarti kau sering sekali bermimpi pergi ke negeri di balik awan itu, Agil? Ya, sering sekali. Bahkan di dalam mimpiku itu, aku sebenarnya bertugas jadi tukang kebun istana. Terutama jadi tukang kebun keputren. Tidak mungkin dia mau mengambilmu jadi suaminya. Ah, itu sebabnya aku banyak tahu tentang dirimu dari Den Ayurana atau uh, dari dayang yang gerut itu. Bukankah tidak boleh orang laki-laki masuk ke dalam kaputren itu, Agil? Ya, memang tidak boleh. Itulah sebabnya aku ke sana hanya boleh di dalam mimpiku saja. Tidak boleh dalam wujud yang nyata. Iya juga ya. Waktu aku mau bertemu dengan Den Ayurana Dewi, aku juga tidak diperkenankan masuk. Aku hanya boleh menunggu di luar kaputren. Yah, kau lebih beruntung daripada aku, Batara. Karena aku hanya bisa ke sana di dalam mimpi sedangkan kau ke sana dalam wujud yang nyata kenapa tidak memohon saja kepada Den Ayu supaya kau diperbolehkan masuk ke sana Sudah pernah aku mohon tapi tidak diizinkan oleh Den Ayurana Dewi kenapa katanya aku belum memenuhi syarat untuk bisa masuk ke sana Apa syaratnya kata Den Ayu Itu yang aku akan tanyakan padamu Batara karena Den Ayu tidak mau memberitahu syaratnya Ah aku sendiri juga tidak tahu agil tiba-tiba saja aku bisa masuk ke sana Ah Susaju rupanya ya. Ah, sudah berapa lama kau di sana, Batara? Baru 3 hari. Hah? Lama sekali. 3 hari kau bilang lama agen. 3 hari di sana berarti 3 bulan di dalam hitungan dunia kita, Batara. Ah. Uh, ibu parto ceritain dong iya jeng tuti iya cerita dong cerita cerita di jeng tuti jeng tuti terus iya sekarang dia langsing loh tambah cantik dan tambah muda lagi hmm. iya ya padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah mulus lah pegel-pegel waktu datang bulan lah oh itu mau tower setnya loh memangnya jeng masih tahu uang yang ngasih tower setnya saya kok apa, apa sih nih Menpas kapsul. Menpas kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya, melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut setelah melahirkan. Menpas kapsul dapat melancarkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas kapsul, produksi PT Sinar Afandi Murni. Uh, sudah sudah bagus, bagus, coba panggilkan tembong tembong tembong baik, baik, kerja kerja masih rapi seperti dulu hanya tembong kini yang agak susah dia lebih banyak melamun daripada kerja. kalau semuanya sudah siap maka penyerbuan itu bisa dilaksanakan kapan saja dan dan kami menghadap bagus. Kini, meninggalkan ruangan ini dan tembong tetap ർച്ചാ ക Saya permisi. Ya. Saya datang menghaturkan sembah tenayu. Eh, sejak kapan kau begini, Tembo? Memasuk Tenayu. Hari ini kok bertambah murung? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kok sakit lagi? Tidak. Lalu kenapa kau seperti ini? Biasanya kalau kau bertemu denganku, pasti kau perlakukan aku sebagai istrimu. Apalagi sudah lama aku meninggalkan desa ini. Apa kau tidak gembira aku datang? Ah. Tidak apa-apa, Tenayu. Kok tidak gembira? Bahwa sebentar lagi kita akan menyerang Tegal Sari. Tidak tahu deh. Tidak tahu. Den. Kenapa tidak tahu? Kalau memang kita menyerang Tegal Sari, aku aku tidak akan ikut. Hah? Kau bicara apa, Tembo? Betul, Tirayuh. Aku tidak bisa ikut dalam penyerangan itu. Kenapa? Kau takut kalau Aning mati dalam penyerbuan itu nanti? Kau takut bekas istrimu itu mati di tanganku? Baik. Nanti kalau pulang dari penyerbuan itu, akan aku hadiahkan padamu kepala istrinya. Sudah. Nanti malam temui aku di kebun belakang rumahku. Ah, aku tidak bisa ke mana-mana nanti malam, Tina. Aku ingin istirahat. Aku Sejak kapan kau berani menantang perintahku, Tembong? Sejak kapan, ha? Ah, aku tidak pernah menantang. Tapi malam nanti aku benar-benar ingin istirahat. Kalau begitu, kepalamu nanti malam akan aku penggal bila kau tidak datang ke kebun rumahku nanti malam.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 Jamu Godok Cap Gorilla berkhasiat menjaga dan mengobati penyakit paru dan lala seperti sakit pinggang, masuk angin, uang nasum makan, badan lesu dan pegal lindu, kejana biri-biri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah Jamu Godok Cap Gorilla, buktikan khasiatnya dapatkan di warung terdekat. Jamu Godok Cap Gorilla, produksi PT Sina FM. Den Ayu. Eh, Tembon, akhirnya kau datang juga malam ini. Iya, Den Ayu. Jangan panggil aku Den Ayu. Bukankah malam ini kita akan berciumb? Kekasihku, dan aku adalah kekasihmu. Coba, Tembon. Kenapa kau diam begitu? Iya, Den Ayu. Tembon, aku kan sudah bilang, jangan panggil aku dengan sebutan Den Ayu malam ini. Kita sekarang bukan antara bawahan dan majikan, tapi kita adalah dua orang kekasih yang sebentar lagi akan memadu cinta. Ya. Nah, kamu duduk di mana? Di sini atau di sana? Ya, di mana saja. Oh, Apa ini tembok? Apakah kau tidak suka lagi padaku? Suka. Aku tetap mencintaimu kan ini. Lalu, kenapa kau harus seperti ini? Ya, karena aku mencintaimu, maka aku jadi begini. Aku tidak suka kau pergi ke mana saja tanpa aku menyertaimu. Aku tidak suka kau bergaul dengan laki-laki siapa saja tanpa seizinku. Tapi semua itu kau lakukan. Kau langgar. Sehingga aku merasa terpukul. Batinku seperti dikoyak-koyak. Sehingga aku menjadi lesu begini. Aku merasa sakit seluruh tubuhku. Walau aku sebenarnya ingin berontak. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak kuasa melakukannya padamu, Kandini. Huh, ya. Yeah. Rupanya kau tidak mengerti tempok. Semua itu aku lakukan demi desa ini. Demi masa depan kita berdua. Aku akan sangat bahagia kalau kelak kita berumah tangga nanti, semuanya sudah aman. Tinggal kita berdua menjalankan pemerintahan di desa ini dengan tenang. Aku mengurus segala sesuatu kebijaksanaan, sedangkan kau mengurus seluruh pasukan kita. Yah, kenapa tidak kau katakan jauh-jauh hari tentang hal ini kan, Deni? Sehingga aku tidak akan salah paham padamu. Seharusnya kau sudah mengerti, Tempong. Tapi apa boleh buat, kau salah tanggap. Sehingga terjadi hubungan yang tidak enak di antara kita. Baiklah, untuk itu aku minta maaf padamu. Karena kau adalah calon suamiku kelak. Tidak ada orang lain lagi di dalam lubuk hatiku, kecuali kamu. Uh, aku, aku juga minta maaf padamu, Kandini. Sehingga kita jadi begini. <laughs> jadi kau siap untuk ikut dalam penyerbuan ke Tegal Sari nanti? <laughs> siap. Kalau begitu... bagi hadiah perkawinan kita nanti adalah kepala ani. Apabila kita akan menikah dalam waktu dekat ini dan ini kalau tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi kita apa salahnya Tembo? <laughs> Memang tidak ada salahnya. Ketika matahari baru memerah di ufuk timur, pasukan mentilin sudah mengkenal kekuatannya di alun-alun dita. Pasukan berkuda sudah berjajar dengan rapi, sedangkan pasukan berjalan kaki juga sudah berdiri dengan kesiapan yang penuh. Setiap wajah prajurit yang dipimpin oleh Gandini tampak berwajah segar. Bahkan di wajah mereka sudah terbakar dengan api peperangan. Sementara Gandini menunggang seekor kuda yang berwarna coklat ke hitam-hitaman, kuda itu tampak besar dan kuat. Di ujung barat, tampak tembong menunggang kuda yang berwarna hitam. Sedangkan Kiwista menunggang kuda berwarna merah. Ketiga orang itu memimpin masing-masing pasukan. Tembong memimpin pasukan berjalan kaki yang pernah dilakukannya dulu bersama Batara. Sedangkan Kiwista memimpin pasukan berkuda. Sedangkan Gandini bertindak sebagai panglima perang. Di belakang sekali sudah pula berjajar pedati-pedati pengangkut makanan. Bahkan pedati-pedati itu juga membawa peralatan perang dan tenda-tenda untuk pasukan Bila mereka harus berkemah Eh hey Wister, apakah semua sudah siap? Siaga dan ayu gan ini? ...mulai bergerak perlahan-lahan meninggalkan alun-alun desa. Di di di di depan sekali, Gandini Gandini, menunggang kuda pribadinya, Kuda pribadinya. yang memang dipersiapkan untuk menghadapi peperangan. Sementara di belakang belakang belakang tampak tampak dan Dan dan berkuda berkuda beriringan. Lalu Lalu mereka tampak 10 pasukan pasukan pasukan pasukan membawa panji -panji kebesaran Lalu baru diikuti oleh 1000 pasukan berkuda. Dan di belakang pasukan itu dengan rapi 2000 pasukan berjalan kaki. Tombak-tombak runcing മഴാൻപാൻ mereka genggam. dengan pedang-pedang yang tajam tersimpan di dalam sarung-sarungnya dan senjata-senjata itu siap digunakan nanti untuk melebas musuh-musuh mereka sedangkan semangat prajurit-prajurit sangat tinggi di belakang mereka iring-iringan 100 beraki menutup barisan itu sedangkan rakyat bergejar di pinggir jalan mengelolokan prajurit yang berangkat ke medan laga wajah-wajah penduduk itu ada yang gembira namun kebanyakan dari mereka berwajah sedih karena mereka sadar akan banyak di antara prajurit yang masih muda belia itu tidak akan kembali ke desa mereka karena prajurit-prajurit itu tentu akan gugur di medan perang mengikuti ambisi dari pemimpin mereka namun satu hal yang mereka ingat adalah bahwa semangat Gandeni sama dengan semangat almarhum bapaknya yang bernama Kirso laki-laki yang tidak pernah kalah di medan perang namun kalah di hari-hari yang menyedihkan karena telah dibunuh secara keji oleh Kitsabram tanpa satu orang pun mengetahuinya Barisan prajurit itu terus menuju batas desa. Sementara debu di pagi itu sudah menyebar ke udara, lalu perlahan-lahan barisan prajurit itu sudah semakin jauh sehingga desa terasa sangat lengang, sekit tidak ada satu pun manusianya. Itu si Andi, penganten baru kan? Heeh. Mm -mm. Kok udah loyo begitu, ya? Ah, Andi, Andi. Halo penganten baru. Apa kabar nih? <laughs> baru juga seminggu jadi penganten baru, kok udah loyo begini nih? Hah? Ha? Jadi orang kayak Nario dong, biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gila terus sampai tua kali. <laughs> Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina, Aladina. Kapsul obat kuat ala Dina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari kolea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat ala Dina menyembuhkan sakit tinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Ala Dina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat ala Dina produksi PT Sinar FM di Murni. Gandini Gandini sedang sedang sedang melaksanakan ambisinya, dipengaruhi dipengaruhi oleh hawa peperangan. Gandini sedang dipengaruhi oleh peperangan, keganasan yang yang tidak ada taranya, sehingga dia dengan ribuan pasukan berangkat ke Tegal Sari untuk mengadakan pembantaian. Nah, yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Nikela Tari serial Sandiwara Radio Misteri Makrofa episode 14 Negeri di Balik Awang dipersembahkan oleh Den Haas Adya Swar bekerja sama dengan PT Sinaga Fendi Bun produsen tablet obat kuat Aladina obat terlambat bulan May Pascalo tablet obat kuat dan segala lindu juga remak dan jamu godok cap gorilla